Ada pertanyaan apa hukumnya jual beli dengan sistem dropship? Dropship yang eh, saya pahami, ya, yaitu bahwa misalnya saya sebagai penjual. Kemudian di sana ada produsen. Kemudian di sana ada pembeli. Saya sebagai penjual belum punya barang. Cuma saya tahu di sana ada produsen barang-barang tertentu. Kemudian saya tawarkan kepada pembeli Biasanya lewat internet ya. Jual-beli online Lewat internet Ditawarkan kepada pembeli Saya punya atau saya menjual Barang ini, ini dan ini Akhirnya Pembeli tertarik dan membeli Maka terjadilah transaksi antara saya sebagai penjual Dengan pembeli tersebut Ya. Kemudian mungkin uang ditransfer Kepada saya Maka saya kemudian mengatakan kepada Produsen ya Tolong kirim Barang ini dan ini Langsung ke fulan ya. Saya beli kepada anda Saya bayar Tapi jangan dikirim ke saya Barang langsung dikirim ke sana Yaitu yang membeli dari saya Nah kalau ini yang dimaksud Dengan jual beli dropship seperti itu Maka cara ini tidak diperbolehkan Kenapa? Karena ada dua hal paling tidak Yang menyebabkan terlarang Yang pertama bahwa eh, Ketika saya berjual beli dan saya sebagai penjual, jelas saya sebagai penjual, maka saya ketika itu menjual barang yang belum saya miliki. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ladabe Malaysia Indek, jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki." Nah, Nabi melarang, dan hikmahnya jelas hikmahnya jelas. Apa hikmahnya di antaranya kalau dari contoh yang kita contohkan tadi, misalnya kita sudah transaksi, sudah jadi uang sudah dikirim, kita menghubungi produsen ternyata oh sekarang sudah enggak produksi. Sudah habis enggak produksi lagi. Waduh, terus gimana saya dengan pembeli saya? Ya? cari barang lain enggak ada itu satu-satunya pabriknya di situ, enggak ada yang lain. Nah. Sudah. Ya, terjadi masalah nanti antara saya sebagai penjual dengan si pembeli yang merasa dia dibohongi. Katanya punya barang. Mana? Katanya enggak ada. Ternyata memang enggak punya, dia hanya mengandalkan dari produsen yang ternyata seperti itu. Ini yang pertama Yang kedua Tidak terwujud eh, Keharusan Penjual Menjual barangnya setelah di kobet Di kobet Kobet itu kalau Terjemahannya ya, Asalnya Biasa kita terjemahkan memegang ya. Kobet atau yakbidu memegang Artinya di sini maksudnya menguasai Nabi saw e, mengatakan لا تبيع طعاما حتى تستوفيه ini salah satu hadis tentang kobot kamu jangan jual makanan sampai kamu ya ini sudah menguasai dulu jadi jangan kamu beli barang belum kamu pegang, belum kamu kuasai Sudah kamu jual lagi Harus kamu kuasai dulu Baru kamu jual ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya juga sama dengan tadi Kurang lebih Kalau kita berani-berani menjual Sesuatu yang belum kita kuasai Siapa tahu ternyata Di tengah jalan Sudah kandas, tidak tahu kemana Baru pengiriman belum kita kuasai Sudah kita jual Kemana barangnya? Raib nggak tahu kemana. Ternyata sama yang membawa dibawa lari kemana. Siapa yang mau disalahkan? Ya, dia nyalahkan kita, kita nyalahkan dia, dia juga mengalami salah. Saya kan sudah kirim. Loh, kok nggak sampai ke saya? Nggak mau tahu, sudah saya kirim. Loh, nggak? Saya kan sudah kirim uang transfer. Ya, barang sudah saya kirim. Terus gimana? Yang kirim siapa? Fulan-fulan, kemana? Nggak tahu kemana. Masalah Terus bagaimana saya dengan pembeli saya Sudah minta barang yang lain Sudah habis Waduh Umat lagi ya Jadi Islam Apa namanya Betul-betul menjaga ini Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu Makanya jangan berani-berani Menjual sesuatu yang belum kamu kuasai Kuasai dulu baru jual Nah Dua hal ini dalam jual-beli dropship tidak terwujud Makanya ini termasuk jual-beli yang terlarang Ya. Tanyaan yang lain <tuh> Kalau kita menjalin hubungan dengan ahlul bid'ah apakah diperbolehkan atau bagaimana supaya fitnahnya tidak menular Kalau terkait dengan ahlul bidah ya kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri kita dengan menjauhinya Di sini uh, maslahat Menjauhi ahlul bid'ah Lebih diutamakan daripada Maslahat kita apa Berhubungan dengannya Mungkin secara umum Namanya muslim ya Kita tetap ada kaitan islam dengannya Tapi Ada efek ya, Ada efek Dan itu efek buruk Ketika kita eh, Dekat dengan mereka Yaitu kita bisa terpengaruhi Oleh bid'ah-bid'ahnya Makanya Nabi SAW menyebutkan Bahkan juga para ulama Menegaskan di buku-buku Akidah agar kita Berhati-hati dari mereka Supaya kita Tidak terpengaruh oleh Syubhat-syubhatnya Kadang membawa pemikiran-pemikiran yang Salah dikemas Dengan uh, Apa Cara bicara yang menarik Sehingga bisa saja orang terpengaruh Nah atas dasar itu Ulama mengatakan Kalau terkait dengan ahlul bid'ah Maka kita menyelamatkan diri kita Dengan menjauhi bid'ah-bid'ahnya Atau menjauhi Pergaulan dengannya berbakti pertanyaan berikutnya berbakti kepada orang tua sendiri apakah sama dengan orang tua istri ya berbeda orang tua istri itu kan mertua ya bukan orang tua ya. sementara dalam ayat-ayat dan -ayat hadis adalah birru alwalidain berbakti kepada kedua orang tua Bukan berbakti kepada mertua Ya Artinya Bahwa beda Sikap ya, Beda sikap dan seterusnya Bukan berarti kita tidak Berbuat baik kepada mertua Tetap dengan mertua kita berbuat baik Kita menghormati Dan seterusnya Namun hukum-hukum yang terkait dengan Birrul Walidain yaitu orang tua kita Maksudnya Bukan mertua kita tapi orang tua kita Ya Ayat hadis yang banyak terkait dengan berbakti kepada orang tua artinya orang tua kandung. Apa nasihat bagi orang yang masih melakukan hubungan yang tidak syar'i, tidak disyariatkan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud melanjutkan hubungan itu sampai pernikahan? Ya, ini jelas tidak boleh, ya, tidak boleh dan ini mengarah kepada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya, apalagi zaman sekarang yang fasilitas eh, untuk itu semakin canggih dan <tuh> syaitan mendapat alat yang canggih untuk mencermuskan manusia melalui hubungan-hubungan tersebut. Ya. Maka dari itu ini sangat berbahaya. Kalau memang apa, kita e, menginginkan wanita tersebut dan wanita itu wanita yang mungkin kita atau dipandang orang yang baik, sudah segera nikahi begitu saja, ya kan? Tidak usah pakai apa hubungan-hubungan seperti ini, ya SMS, WA dan lain-lain. Yang bisa menjerumuskan kepada maksiat Allah Azza wa Jal sudah mengatakan dalam ayat Wala zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina ya, Mendekati, tak boleh Maka dari itu ya, Kalau memang dipandang itu wanita yang baik Sudah nikahi saja Bagaimana Islam memandang tentang cita-cita yang urusannya hanya masalah dunia? Ya, tentu itu tidak baik ya dan tidak benar karena para ulama menyebutkan kita ini jangan tulu al amal. Ya. Tulu amal artinya apa? Panjang Angan-angannya Sehingga seperti yang digambarkan Nabi Seseorang dengan angan-angannya itu Antara umurnya Dengan angan-angannya Lebih panjang angan-angannya ya Kalau umur kita misalnya 5 meter lagi ya, Angan-angannya bisa 10 meter Bisa 25 meter ke sana Nah itu kata ulama Tulul amal, itu membuat orang lalai Membuat orang lalai nah, Jangan seperti itu Ya, cita-cita seandainya pun ada kaitannya dengan bab duniawi, kalau seorang mukmin harus berusaha dikaitkan dengan bab agama misalnya, oh saya pengen mendapat rezeki yang banyak bercita-cita menjadi orang yang kaya terus untuk apa nah, kan begitu kalau sekedar pengen kaya titik, oh. ini gak benar tapi untuk apa Oh saya nanti kalau punya uang Tapi bukan hanya angan-angan Betul-betul ya ya Akan saya Sumbangkan untuk masjid Madrasah Kukorok masyarakat seterusnya Nah kalau dia seperti itu Ini bagus ya Ini bagus Tapi kalau hanya pengen duniawi Ya jangan Itu jelas tidak baik Pertanyaan berikutnya Saya bekerja di pabrik Waktu istirahatnya jam 12 Sedangkan waktu zuhur 11.35 Saya bisa sholat di waktu pabrik Saya bisa sholat Tepat waktu di pabrik Tapi sendirian Kalau menunggu waktu istirahat Harus jam 12 Baru boleh keluar ke masjid Dan sholat di masjid saya hanya mendapati satu rokaat saja Kadang juga sering ketinggalan ya. Kadang juga sering ketinggalan Tidak mendapati satu rokaat pun dari imam Di pabrik teman-teman saya biasa sholat zuhur jam 1 siang Tidak bisa diajak berjamaah tepat waktu Karena sudah kebiasaannya Bagaimana yang abdul tentu yang penting diusahakan bagaimana sholat berjamaah walaupun dia setelah berusaha cuma dapat satu rokaat atau setelah berusaha ketinggalan tapi yang penting dia ingin melakukan jamaah ya kalau di pabrik ada tempat sholat ya yang dikhususkan dan dia bisa mengajak teman-temannya itu lebih bagus walaupun satu dua orang ya yang jelas usahakan melakukan sholat berjamaah, ya, jangan sampai e, menyemprekan bab jamaah karena ini kewajiban, ini kewajiban. Allah malam. Bagaimana hukum donor darah? Bolehkah meniatkan donor darah untuk kesehatan? Yani beberapa ulama membolehkan ya donor darah, banyak ulama membolehkan melakukan donor darah. Bagaimana cara menyikapi tulisan atau karya tulis Atau rekaman ustad Yang dulu masih di atas sunnah Kemudian mereka sudah meninggalkan sunnah Lebih baik dihindari ya, Supaya tidak timbul Rasa simpati kita kepadanya Dan siapa tahu Ternyata ada Selipan-selipan ya Di sana yang tidak benar ya, Anggap misalnya dulu seperti Ali Hasan, Al-Halabi Tahunya kita Ya ala sunnah ya kan, Baru melenceng belakangan Bagaimana dengan karya karyanya yang dulu Ternyata Di karya-karya yang dulu pun ada Selipan-selipan eh, Hal yang menyimpang itu Jadi kita lebih baik berhati-hati ya, Lebih baik berhati-hati Walhamdulillah eh, InsyaAllah yang lebih baik Dari sisi kandungan Uh, apa, ilmu masih banyak Apa yang dimaksud dengan jual beli Sistem salam Ini maksud Itu uh, dengan contoh saja ya, Misalnya uh, Musim durian Ya, yeah, Sekarang musim durian uh, Pada bulan-bulan tertentu Musim durian itu tidak setiap saat Nah anggap misalnya bulan uh, Desember misalnya sejak bulan misalnya Mei ya Mei kita ngomong ke penjual dia biasa ngedrop buah durian itu kita katakan kepadanya nanti pada musim durian tepatnya bulan Desember ya saya minta dikirimi satu kol Ya, ya entah mungkin tergantung kesepakatan umumnya ya. Biasanya pakai kiluan, atau pakai bijian, itu harus jelas. Kemudian waktunya jelas, bulan Desember, pertengahan, tanggal ya 15, 13 kurang lebih itu, 13, 14, 13, nah, ada masalah. Sepakat waktunya, kemudian oh, apa namanya barangnya dan seterusnya. Dan ini uangnya. Kamu pegang uangnya sudah nanti Desember datang sini dengan durian tersebut. Nah, ini namanya jual beli salam. Jadi dia memberi uang kepada penjual ya, kemudian penjual nanti pada waktunya membawa barang yang dipesan tersebut. Itu namanya jual beli salam. Ya, dulu para sahabat melakukan jual beli seperti itu wallahu alam bisawab sementara kami di sini sudah tidak ada lagi tangan semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan subhanakallahumma ilah ilah wa bihamdika asyhadu an wa atubu ilaikha